Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wa syukurillah Wa la hawla quwwata illa billah Ashadu an la ilaha illallah Wakhdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu La nabiyah ba'dah Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa ajmain amma Alhamdulillah puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala salam dan salam juga semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Musuh-musuh Islam Itu Tidak pernah Henti-hentinya Berusaha mencari Celak Untuk Merusak Memalingkan Orang-orang beriman dari agamanya. Dari mulai. Bagaimana mereka berupaya dengan keras. Memalsukan Quran. Tapi sekian banyak usaha-usaha mereka terhadap Quran. Memang mereka yakini bahwa. Tidak ada jalan Untuk Merusak Al-Quran ini Karena kemudian mereka tidak lagi Berupaya untuk menodai quran Dengan kalimat-kalimat Aneh, kalimat-kalimat asing Tapi kemudian Mereka mencoba Merusak Penafsiran quran dengan melahirkan cendikiawan cendikiawan yang didik dan diasuh oleh mereka dengan target memalingkan pemahaman kaum muslimin dari pemahaman yang sesungguhnya upaya mereka tidak berhenti sampai situ tapi upaya mereka beralih kepada Islam sebagai agama. Dan yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai peletak dasar daripada agama ini. Ada banyak sisi yang mereka coba bidik dari sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Rasulullah SAW Beristri banyak Ini jadi bidikan mereka Ini jadi target mereka Untuk menggoyahkan Kefiqohan Keimanan Kaum muslimin terhadap Rasulullah SAW Sebab kalau goyah Muncul raguan Maka akan punya efek Rasulullah tidak lagi dijadikan uswah Kalau Rasulullah tidak jadi uswah Maka mereka mencoba menawarkan sosok-sosok baru Yang diharapkan menjadi panutan kaum Muslimin. Itu artinya sendi Sendi ajaran Islam Hancur Yang kedua Rasulullah SAW tukang perang beringas sadis, terhadap musuh-musuhnya. Karena tercatat, 10 tahun saja di Madinah, Rasulullah melakukan perang besar dan kecil sebanyak 85 kali perang. Nah sayangnya kemudian dua sisi ini jarang disoroti oleh kaum muslimin Yang pertama kehidupan keluarga Rasulullah SAW bersama istri-istrinya Ini jarang dibicarakan Dan yang kedua perang-perang Rasulullah SAW Ini juga jarang disentuh Karenanya kemudian ini jadi sangat penting untuk kita bahas Kenapa Rasulullah SAW istrinya banyak Apa relevansinya dengan peletakan dasar dibangunnya syariah Kenapa Rasulullah Memilih jalan perang Apa tidak ada jalan lain Bagaimana perang yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Karena ternyata 85 kali Peperangan di zaman Nabi Rasulullah cuma bunuh Satu orang 85 kali perang Yang dibunuh sama Nabi cuma satu Artinya gak banding banget 85 kali perang Bunuh cuma satu Ini, ini niat perang apa enggak gitu. Nah oleh karena itu Mengkaji Dua sisi ini jadi sangat penting Karena dua sisi ini Kemudian yang diterus Diupayakan oleh musuh-musuh Islam, eh, dijadikan sasaran tembak, cari celah, agar kaum muslimin ini berpaling dari Islam. Nah karenanya kemudian kita hari ini bicara tentang keluarga Rasulullah SAW. pergaulan Rasulullah bersama istri-istri beliau siapa saja, bagaimana historis pernikahannya dan sebagainya dan sebagainya ini kita jadikan bahan kajian paling tidak memberikan sebuah kefahaman, sebuah pengetahuan agar kita bisa lebih memahami lebih detail tentang Rasulullah SAW bersama istri-istrinya. Sehingga kita tidak mudah Kemudian goyah Ketika banyak orang bicara tentang Sikap Rasulullah Di dalam masalah Pernikahan ini Jadi sekali lagi masalah ini Jarang diungkap, Jarang dibicarakan Tapi sayangnya kemudian ini justru menjadi Sasaran empuk Musuh-musuh Islam Untuk memalingkan kaum muslimin Dari Nabi-Nya Wah, Pak, serta Ibu sekalian Yang berbahagia Setelah Rasulullah SAW Nikah dengan Ummu Salamah Rasulullah nikah dengan Zainab Binti Jahas Anak eh, Mantan istri Anak angkat Rasulullah SAW Yang namanya Zaid Nikahnya Rasulullah dengan Zainab binti Jahaz. Ini atas perintah Allah. Karena Rasulullah SAW berapa kali. Didatang oleh Zaid. Karena Zaid minta cerai. Dari istrinya. Jadi ada. Ada latar belakang yang agak berbeda. Zainab binti Jahsy dari kalangan bangsawan sementara Zaid bin Haritsah ini dari kalangan budak. Jadi rupanya ada banyak hal yang sering terjadi mis-mis di antara mereka sehingga kelihatannya Zaid juga sulit mempertahankan. Setiap Zaid datang kepada Rasulullah, Rasulullah minta untuk disabarin. Sabar aja, sabar aja. Sampai Allah menegur Rasulullah s.a.w. Jangan ditahan kalau Zaid mau nikah. Eh, kalau Zaid mau cerai. Biar aja cerai kalau bahasa kita. Kenapa? Karena Rasulullah diperintah oleh Allah. Menikahi Zainab binti Jahas. Mantan istri anak angkat. Jadi turun beberapa ayat yang berkait dengan pernikahan Rasulullah dengan Zainab binti Jahas. Ada hal yang menarik di dalam pernikahan Rasulullah dengan Zainab binti Jahas. Karena Rasulullah SAW secara langsung menikahi mantan istri anak angkatnya. Yang waktu itu dipahami bahwa Anak angkat itu Menjadi anak kandung Sehingga secara otomatis pun Berakibat pada Dilarangnya Orang tua angkat Menikahi Mantan istri Dari anak angkatnya Karena statusnya anak kandung Maka kemudian Zaid bin Arca Sempat dipanggil Menjadi Zaid bin Muhammad Maka turun ayat lagi berkait dengan itu, bahawa Muhammad itu bukan orang tua bapak dari salah seorang di antara kamu, tapi dia adalah Rasulullah. Dia adalah Rasul Allah. Jadi Allah ingin mendudukan kembali posisi anak angkat tetap sebagai anak angkat, tidak pernah berubah menjadi anak kandung. Secara demonstratif Rasulullah SAW. Menikahi Zainab Binti Jahaz Walaupun ada tuduhan Tuduhan kalangan orientalis Yang mengisahkan banyak riwayat Kalau Rasulullah SAW Pernah satu saat datang ke rumah Zaid Ketika masuk rumah Zaid Zaid tidak ada di rumah Yang dilihat Zainab Istrinya Ketika itu Zainab sedang tidur yang namanya tidur Terbuka sebagian auratnya Maka Rasulullah melihat Sebagian kecantikan dari Zainab Lalu akhirnya besok paginya Zaid diminta untuk menceraikan istrinya Karena Rasulullah terpesona Dengan kecantikan Zainab Akhirnya besoknya Rasulullah Menikahi Zainab Binti Jahaz Ini cerita-cerita Kalangan orientalis jadi banyak tuduhan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nikah dengan Juwairiyah binti Harits Juwairiyah ini anak tokoh Bani Mustalik satu suku di sekitar Madinah Jadi ketika gencatan Serangan orang-orang Quraisy di Mekah agak mengendur Agak melemah Rasulullah SAW Memanfaatkan itu Untuk memperluas Areal dakwahnya Dengan menaklukkan suku-suku Di sekitar Madinah Karena bagaimanapun ini akan menjadi Hambatan besar Karena kemudian Rasulullah SAW Mengarahkan perhatian kepada Bani Mustalib Ini suku besar Satu kabilah besar Dipimpin oleh Haris bin Diror Seorang tokoh Dari Bani Mustalik Maka Rasulullah SAW Meminta Bani Mustalik untuk masuk Islam Mereka menolaknya sampai Rasulullah memeranginya Dalam waktu tidak lama Bani Mustalik jatuh Tetangan kaum muslimin Waktu itu enggak ada yang lolos Dicatat dalam sejarah Dalam satu riwayat Yang lolos cuma 10 orang Dari kabilah Bani Mustolik Yang lainnya ditawan Sekitar 300 kepala keluarga 300 kepala keluarga Bani Mustolik ditawan Haris bin Diror Melarikan diri. Tapi putrinya. Juwairiyah binti Haris. Tertangkap. Juwairiyah ini termasuk tawanan. Dan di zaman Rasulullah SAW. Kalau tawanan termasuk dibagikan. Kepada orang-orang yang berperang. Penunggang kuda. Itu jatahnya dua, dua kali. Daripada pejalan kaki. Jadi yang penunggang kuda itu Jatah gonimahnya dua kali Perjalan kaki Najwa'iriyah Ini jatuh ke tangan Sabit bin Qais Sahabat Rasulullah SAW. Jadi tawanan Jadi budak Dia baru mau diberdekakan Kalau Juwairiyah menembusnya Dengan sembilan keping Mata emas Mata uang emas Juwariah merasa keberatan Akhirnya dia mengadu kepada Rasulullah SAW Kalau Tabib bin Qais Sudah memberatkan dia Dengan memberikan beban Sembilan Keping Mata uang emas Kata Rasulullah SAW Apakah kamu ingin aku Menebus buat dirimu Kata Juairiyah, iya Kata Rasulullah, apa kamu Pengen yang lebih dari itu? Ya. Jadi Rasulullah eh, Nawarin apa kamu mau lebih dari itu? Juairiyah bin, binti Haris bertanya Tentang yang lebih dari itu Ternyata Rasulullah Mengajak Juairiyah masuk Islam Dan Rasulullah Menjadikan Juairiyah Istrinya Maka Juairiah setuju. Juairiah kemudian menjadi istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Juairiah jadi istri Nabi, maka sebagai kompensasinya 100 kepala keluarga Bani Mustolik dimerdekakan, dibebaskan. Separuh dari Bani Mustolik masuk Islam. Ini yang katanya Aisyah Kata Aisyah Walaupun Aisyah juga agak cemburu kepada Juairia Tapi dia katakan saya tidak menemukan Sebuah pernikahan yang begitu berkah Kecuali pernikahan Juairia Dari pernikahannya Orang banyak masuk Islam Dari pernikahannya banyak orang Dimerdekakan Bahkan Haris bin Bintiror Bapaknya datang langsung kepada Rasulullah Awalnya Pengen menebus juairia Dia membawa 40 ekor ontah Sebagai tebusan anaknya Agar dibebaskan Tapi sebelum datang ke Rasulullah Dua ekornya disimpan Karena dua ekornya ini Ontah terbaik Jadi yang dibawa cuma 38 Kepada Rasulullah Duanya diumpetin Begitu sampai di Rasulullah, Rasulullah langsung nanya. Dua ekor yang ente umpetin kemana? Ini ada dua ekor kemana? Ente ya, umpetin di mana? Jadi rupanya Rasulullah SAW tahu kalau Haris bin Deror umpetin dua ekor. Ontak. Kata Haris bin Deror, aku yakin Muhammad ini benar. Rasulullah. Maka Haris bin Deror masuk Islam. Inilah pernikahan paling berkah. Di dalam sejarah. Pernikahan Rasulullah SAW. Sampai Rasulullah SAW nikah. Dengan Ummu Habibah. Kalau tadi anak tokoh Bani Mustalik. Kalau ini anak tokoh. Quraisy, Tokoh. Arab Mekah. Bapaknya Abu Sofyan. Kalau tadi Bapaknya Haris Bindirol Tokoh Bani Mustolik kalau ini tokoh Orang Mekah Abu Sofyan Namanya Ummu Habibah Lebih dikenal yang Ummu Habibah Karena anaknya Habibah Nama aslinya Ramlah Ramlah bin Sakr Caker ini Abu Sofyan. Nama aslinya Ummu Habibah kan anaknya Habibah, jadi lebih dikenal dengan Um Habibah. Janda, nikah dengan sahabat Rasulullah, dia termasuk asyabiku nahl awalun. Rela melepaskan segala kemewahannya, rela melepaskan segala kedudukannya, karena anak bangsawan Quraisy masuk Islam jadi susah. Jadi menderita Rela Umum Habibah melakukan itu semua Nikah dengan sahabat Rasulullah SAW Hijrah ke Madinah Rijrah eh, ke Habasah Ketika banyak tekanan-tekanan terhadap kaum muslim Di awal-awal dakwah Hijrah ke Habasah Namun ternyata Suaminya goyah Dia dulu beragama Nasrani Orang Habasah beragama Nasrani Sampai dalam satu riwayat yang saya dapatkan Suami Ummu Habibah murtad Dia kembali ke agama Nasrani Dan dia meninggal dalam keadaan Nasraniut. Posisi susah buat Ummu Habibah Tinggal di rantau Punya anak satu masih bayi Suaminya murtad Ini Resikonya tinggi dia bisa ikut ke Nasrani Karena agama di Habasa adalah Agama Nasrani Atau dia kedua pulang Ke Mekkah Nemuin lagi bapaknya Dan bapaknya masih kafir Jadi ini resikonya tinggi Siramlah ini Risiko tinggi Kalau tinggal di rantau orang Di Habasa Tidak kuat juga Punya anak bayi Ditinggal suami, suaminya murtad. Goyah. Akan sangat mudah goyah. Karena tengah, di tengah-tengah masyarakat Nasrani. Atau yang kedua dia pulang. Menyerahkan diri ke bapaknya. Itu artinya rentan juga. Kembali kepada kekufuran. Maka Rasulullah SAW mengirim surat ke Raja Najasi. Kalau Rasulullah melamar Ummu Habibah. Nabinya di mana? Nabinya di Madinah. Nikah enggak ada Nabi. nabinya enggak ada. Fisik nabinya itu enggak ada. Yang nikahin Najasyi. Ada walinya, ada perwakilan Rasulullah yang menerima ijab kabulnya, tapi Rasulullah tidak hadir. Tihabasa ya, Boleh tidak menikah begini? Boleh ya? Orangnya tidak ada <laughs> Orangnya tidak ada Dinikahin Ini nanti kalau ada yang bahas fikir boleh dilihat Ditanya kalau di fikir boleh enggak, gitu? Emang Ini sudah turun risalah atau belum? Saya belum bisa pastikan. Tapi Rasulullah selalu menikah dengan Ummu Habibah. Itu diwakilkan. Yang nikahin najasi, Sementara wali dari Ummu Habibah, Walid bin Fulad. Seorang sahabat yang juga ikut hijrah ke Habasah. Nikah dengan 400 dirham. Maharnya sampai ummu habibah pulang ke Madinah annumul rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ummu habibah strategis kader anak tokoh orang Mekah Abu Sufyan ini yang belakangan kemudian nikah ini jadi juga jadi berkah karena Abu Sufyan pun akhirnya masuk Islam. Ketika perjanjian Hudaibiyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terikat perjanjian dengan orang Quraisy, salah satu butir perjanjiannya adalah gencatan senjata selama 10 tahun. Tapi sebelum 10 tahun, orang Quraisy sudah melanggarnya. Sudah melakukan pertumpahan darah terhadap Kabilah yang berskutu Dengan kaum muslimin waktu itu Sehingga akhirnya Rasulullah SAW Mengeksekusi Orang Mekah Dengan melakukan penyerangan Ini yang nanti berakibat dengan jatuhnya Mekah Futu Mekah Rasulullah tidak memberi kabar Kapan mau datang Berapa jumlah pasukan yang akan berangkat Sangat rahasia Karena Rasulullah ingin melakukan pukulan yang telak Terhadap orang Quraisy, Karena sudah berkhianat terhadap kau muslim Abu Sofyan sudah mencium gelagat kalau Rasulullah akan menyerang kota Mekah. Makanya orang Qures kemudian nyari orang untuk negosiasi. Bikin lobby dengan Rasulullah agar Rasulullah tidak menyerang Mekah. Akhirnya terpilih Abu Sofyan. Sehingga Abu Sofyan berangkat ke Madinah. Di Madinah siapa yang ditemuin pertama? Anaknya. Ummu Habibah Istri Rasulullah SAW Rupanya Abu Sofyan pengen bujuk Ummu Habibah Agar Ummu Habibah mau bujuk ke Rasulullah Agar Rasulullah tidak Mengeksekusi Mekah. Ternyata Ummu Habibah Tidak berani bicara Bahkan ketika Abu Sofyan datang ke rumah Ummu Habibah Abu Sofyan duduk di tikernya Rasulullah SAW Kata Ummu Habibah Tidak e Umar Biwah melarang Abu Sofyan duduk di tikernya Rasulullah Jadi Kayaknya tidak rela Tiker Rasulullah didudukin Didudukkan Abu Sofyan Sampai Abu Sofyan Mengatakan Kamu lebih cinta aku ayah Daripada Rasul Daripada Muhammad Ya Terus datang ke Abu Bakar Wujuk juga Abu Bakar agar Minta ke Rasulullah Tidak menyerang Mekah Ternyata Abu Bakar juga gak sanggup bicara Sampai datang ke Umar, sampai datang ke Ali bin Abi Thalib, Buntu udah jalan Sampai dia pulang lagi ke Mekah Hasil lobbynya gagal Dan ternyata Rasulullah Menyerang Mekah Ini yang berkibat jadi foto Mekah Jatuhnya Mekah dan di sini juga Abu Sofyan bapaknya Ummu Habibah masuk Islam sampai Rasulullah SAW nikah dengan Maria El Kiptia Maria al Kiptia bapaknya dari Kipti Mesir. Jadi Maria ini orang Mesir Ketika Rasulullah SAW Menaklukkan kota Madinah Sebagai bagian dari dakwah Rasulullah menyurati Beberapa raja-raja Termasuk raja Mesir Muqoikis Raja Mesir ini Tidak seperti raja Persia. Yang nyobek-nyobek surat Rasulullah SAW Raja Mesir ini gak masuk Islam Tapi juga tidak memerangi Islam Dia simpati dengan Rasulullah Dengan membalas surat Rasulullah SAW Sembari mengirim surat Muqaikis ini Mengirim juga hadiah Buat Rasulullah SAW Hadiahnya bukan rumah Bukan mobil Bukan kendaraan Tapi hadiahnya Wanita Budak Namanya Maria Jadi Maria al adalah Hadiah Dari Raja Muqaikis Raja Mesir yang diberikan kepada Rasulullah S.A.W Karena simpati Dengan perjuangan Rasulullah S.A.W Lalu Maria Al-Kiftia ini dimerdekakan Dan dinikahi oleh Rasulullah S.A.W Ada dua budak yang dikirim Berbarengan dengan Maria Ada satu budak lagi, laki-laki Ini yang kemudian jadi fitnah Karena ketika Maria Ali Kiptia hamil Tuduhannya bukan karena Rasulullah Tapi karena budak Laki-laki yang bareng-bareng datang ke Madinah Sampai kemudian dibuktikan Bahwa Ini anak Rasulullah Bukan anak budak yang bareng-bareng datang ke Madinah Dengan e, Mengungkap e, Masalah ini Sampai budak laki-laki itu Bersaksi Bahwa dia Dikebiri Oleh Raja Mukwekis Jadi mustahil kalau dia Bisa berhubungan dengan Maria al Inilah satu Satunya istri Rasulullah SAW Selain Khadijah Yang bisa memberikan keturunan Kepada Rasulullah SAW Lahir dari Maria Anak Rasulullah yang namanya Ibrahim Seorang anak laki-laki Yang didambakan oleh rasulullah SAW Tapi tidak sampai dua tahun Ibrahim meninggal Setahun di Madinah Maria Al-Kiptia hamil Tapi sebelum dua tahun Ibrahim meninggal Dan lima tahun kemudian Setelah Rasulullah SAW wafat lima tahun setelah wafatnya Nabi Maria Al-Kibtiyah juga wafat. Saya coba buka-buka riwayat-riwayat yang sahih tentang Maria. Lupanya enggak terlalu banyak informasi tentang Maria Al-Kibtiyah. Kecuali Peristiwa Dengan hapsah Ketika Rasulullah SAW Sedang eh, ada di rumah hapsah Maria al Menghampirinya Sehingga Hafsah cenguruk Ketika Rasulullah SAW Sedang Berdua dengan Maria al -Kiptia. Sampai Rasulullah berpesan Jangan kamu cerita-ceritakan Kepada orang lain Apa yang kamu lihat Ternyata karena Dimakan api cemburu Hafsah gak bisa nahan Dia cerita kepada Aisyah Sampai turun ayat yang menegur Hafsah dan Aisyah Bahkan Rasulullah Mentalak Hafsah Karena perbuatan ini Lalu turun Jibril minta Rasulullah SAW Untuk merujuk Kembali hafsa Ini riwayat Yang di beberapa tempat Dikutip Yang lainnya saya Coba cari Lebih detail Sampai terakhir saya Tidak cukup banyak Mendapatkan informasi tentang Maria Al-Kirtia Kecuali tadi bahawa dia adalah hadiah Raja Muqoikis kepada Rasulullah Karena, sif, karena sikap simpatiknya Kepada dakwah Rasulullah SAW Sampai Rasulullah memerdekakannya Dan menikahinya Sempat disimpan Maria ini Karena istri-istri nabi yang lain Bereaksi Cantik katanya Maria Walaupun di satu riwayat saya temukan Maria Egyiptia ini berkulit hitam Rambutnya kayak kismis Orang Mesir Tapi di riwayat yang lain Maria Egyiptia ini cantik Sehingga Aisyah Dan banyak istri yang lain cemburu Sampai ketika dapat Maria Alkitia, Rasulullah SAW bisa teriwayat nggak langsung membawa ke rumah, tapi dititipin di rumah sahabat. Sampai kondisi situasinya kondusif, baru Rasulullah bawa Maria Alkitia hadiah raja mesir. Sampai nikah, hamil, lahir anak Ibrahim. Setelah itu saya nggak menemukan lebih detail. Bagaimana kehidupan Rasulullah dengan Maria al -Kiptia. Sampai sini Sampai Maria Nanti kita akan bicara eh, eh, Istri Nabi Yang jadi putri Tokoh Yahudi Ada berapa lagi Mudah-mudahan pekan depan pertemuan berikutnya Kita bisa selesaikan Dan kita ingin ambil inti Dari Peristiwa Nikahnya Rasulullah dengan Istri-istri Sampai sini eh, Hari ini yang bisa saya Sampaikan Sampai Maria Alkitia Ada yang mau Menambah informasi tentang istri si Nabi telaga Kalau mau nanya juga silakan. Ah iya, Pak. Eh, cara Istri, istri Nabi. Ah iya. Itu ayatnya apa? Iya, iya, iya. Surat Al-Azhab itu ya, Pak. Saya lupa ayatnya persisnya Tapi yang saya baca di kitab siroh Memang turun ayat Dan saya Baca ayat itu Cuma saya persisnya Ayat berapa Tapi yang saya ingat Kayaknya surat al-azam Jadi tolong dilihat dulu Di surat al-azam Nanti Kalau memang saya berkesempatan Nanti saya SMS saja deh Di jamaah yeah. Iya Surat Anu, Ayat Anu Yang berkait dengan Peristiwa Hafsah Saya lupa jatuh Ayat Assalamualaikum Assalamualaikum Ya. Ya, ya. Berat-berat nih. Berat nyanyinya. Jadi yang pertama telah terjadi kesenjangan kaum oh, muslimin dengan agamanya. Iya. Telah terjadi kesenjangan. Kesenjangan yang luar biasa. Sehingga kaum muslimin kehilangan jati dirinya Buktinya apa? Tadi contohnya katanya Tahun baru Yang bukan tahun barunya Yang pesta siapa? Yang sibuk siapa? Yang punya hajat siapa? Yang repot siapa? Kalau di Betawi dulu saya Saya di Cipete Ubayaran. Itu kalau anak gadis udah mulai gede, itu kata orang Betawi keganjenan, keganjenan. Kalau model kita godain gua dong, keganjenan. Nah katanya orang-orang Islam begitu tahun baru itu kayak gadis kayak gadis keganjenan. Begini. Siapa yang pesta, siapa yang dandan, siapa yang sibuk. Yang lebih parah lagi dari masalah ini adalah karena ternyata sudah terjadi pelarutan. Terjadi pelarutan ikut-ikutan terhadap nilai-nilai yang jauh dari nilai-nilai Islam. Dan ini bahaya, Mbak. <tuh> Tapi ini sudah disyaratkan oleh Rasulullah. Nanti ada satu masa di mana kaum muslimin akan mengikuti satu kaum selangkah demi selangkah sedepa demi sedepa sahasta demi sahasta bahkan kalau kaum itu masuk ke lubang biawak kaum muslimin pun akan ikut masuk ke lubang biawak Rasulullah nanya eh, sahabat nanya ya Rasulullah kaum yang mana itu yang diikutin oleh kaum muslimin sebegitu hebatnya diikutin kata Rasulullah siapa lagi kalau bukan alyahud wan nasara Yahudi dan Nasrani Jadi ini disyaratkan memang Allah Rasulullah, bahaya memang bahaya Maka saya katakan Wajar kalau pertanyaan ini keluar Karena memang kondisinya cukup Memprihatinkan, kondisi kaum Muslimin Bukan terjadi kesenjangan Tapi bahkan kehilangan jati diri Sebagai seorang Muslim Tidak pede Kalau bisa menampilkan hal-hal yang Islami Bahkan assalamualaikum saja nggak keluar dari seorang muslim diganti dengan salam sejahtera buat kita semua. Nggak beda banget pada assalamualaikum ini nggak bisa diganti dengan kalimat salam sejahtera. Dia perlu ratusan rangkaian kalimat kata untuk mengungkap assalamualaikum. Dia dimensinya doa Memberikan keberkahan Bagi orang yang mendengarkan Jadi serius Yang disampaikan tadi Yang kedua Berkait dengan Umar Ulama Pada kaya Gitu ya Kaya sebenarnya boleh Ngayak itu gak dilarang Boleh Asal tahu diri Tahu diri Tahu diri itu bisa empati Terhadap orang Orang lain Zakat dibayarkan Sedekah rajin Itu tahu diri Jangan menyakiti orang Lain Dengan kekayaannya Karena kekayaannya bukan Menunjukkan Ketinggian derajat dia Allah. Buka. Dia semua menjadi fasilitas. Sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena kemudian disalurkan untuk hal-hal yang bersifat kebaikan. Boleh kaya. Sahabat Nabi. Awal-awal dakwah Islam memang banyak agniya. Banyak fukurah wal masyakin. Tapi ketika di Madinah. Itu sahabat Nabi banyak yang agniya. Orang-orang kaya tapi pemimpin umat di tengah-tengah umatnya yang miskin, pemimpin yang kaya memang susah dipahami. Makanya saya pernah katakan Rasulullah bukan miskin. Rasulullah kaya, tapi Rasulullah tidak berpunya. Gimana enggak kaya? Setiap perang dapat seperlima ghanimah. Perang Hunain itu ratusan domba Puluhan ontak. Itu satu kali perang. Sepuluh tahun itu 85 kali. Artinya kaya Nabi. Kalau sekali perang aja ratusan domba. Dapat harus nyiapin lahan banyak. Untuk menerima seperlima dari khanimah. Belum di mana harta kekayaan Yahudi semuanya ditaruh di khaybar. Dan khaybar jatuh di tangan kaum Muslimin. Kebayang khanimahnya. Tapi Rasulullah tidak punya harta Ketika Rasulullah meninggal Tidak ada Kekayaan yang ditinggalkan Bahkan ketika istri-istri Nabi minta tambahan uang belanja Nabi tidak berikan Pemimpin Rakyatnya masih miskin Dia tidak layak mengecap Kekayaan Ini yang kata banyak ulama, Rasulullah dicintai oleh umatnya, karena kalau senang, belakangan kalau susah, duluan kalau susah, duluan kalau senang, belakangan kalau pemimpin sekarang, gak dicintai sama rakyatnya, karena kalau senang, duluan kalau susah kagak mau bukan belakangan, kagak mau dia susah Makanya gak dicintai Oleh umatnya Ini lebih pada mentalitas Ustaz boleh juga kaya Cuma di tengah-tengah umat yang Kesulitan Rasanya juga Sulit memahami Susah memahami Kecuali dia Kaya dari Usahanya Bukan dari kerja dakwah dia ngambil ngutip dari Quran ngutip dari hadis tapi ketika harus bicara dipasang tarif sekian ini susah menghamilnya, karena dia ngambil juga gak dikasih tarif dia ngutip ayat Quran gak dikasih tarif sama Allah dia ngambil hadis juga gak dikasih tarif sama Nabi tapi ketika dia, dia nyampein kepada umatnya, kenapa dia pasang tarif? Susah juga paham ini. Ketika seorang ustadz harus ceramah di Singapura, tarif pertama 3 juta satu jam. Begitu ketahuan pesawat, pesawatnya pesawat pribadi, Pesawatnya pribadi Yang undang Ustadz ini Ternyata naik pesawat ke Singapura ya Pakai pesawat pribadi Kata Ustadz pas mau naik pesawat Kalau begitu jangan 3 juta Saya 1 jam 7 juta Ajudannya nyampein ke bosnya Ustadz, eh, Pak Ini Ustadz maunya sejam 7 juta Mau naik pesawat Harganya dinaikin jadi 7 juta kan udah deal 3 juta, gak mau dia kalau mau juga 7 juta saja akhirnya bosnya sembari marah, dia mengatakan udah kasih 7 juta ustadnya, besok-besok kita gak usah ngundang ustad ngundang pastor aja sampai gak begitu itu Jadi enggak fair Kalau dia ngambil aja enggak pakai tarif Kenapa kita undang pakai tarif Malu juga lah Sama Allah Malu juga sama Rasul Hidup ini buat dakwah Bukan dakwah Buat hidup Maka Rasulullah juga bisnis Para sahabat juga punya bisnis Karena kemudian dakwah ini jadi berkah. Itu urusan Mereka lah Punya urusan Tapi Kalau realitanya begitu Rasanya cukup prihatin Saya pernah di manajerin Saya pernah di manajerin Tapi gak ngomong-ngomong Di manajerin Suruh ngisi satu majelis alumni hukum UI pasca sadana suruh pakai slide suruh pakai makalah saya datang ke UI saya sajiin, selesai pulang, saya dihanterin terus dikasih map kata teman saya Pak Ustaz, saya minta maaf kenapa? saya sudah manajerin Ustaz. Sudah manajerin Ustaz Kenapa? Iya Ustaz sekarang satu jam tarifnya 5 juta Kalau dari awal dah dikasih tahu Saya tidak berangkat Omersil Umat sekarang butuh dakwah itu. Jadi silakan aja sebenarnya sah sah aja, kayak boleh. Tapi bicara tentang realita umat yang hari ini kemiskinan makin banyak, rasanya emak agak susah aja dipahami. Walaupun boleh boleh aja, enggak haram enggak. Ini lebih pada Asasi kepedulian, kepekaan, sensitivitas. Baik. Hey. Uh, Uda Isa. Jadi untuk selanjutnya kita bicarakan pada. Wah satu lagi kali No pak, apa ya? Tak satu lagi. Ibu ibu. Bila kan bu? Ayah. Oh iya iya, ah iya oh iya, iya bu nanti saya saya siapin khusus berkait dengan itu kayaknya perlu sekali pertemuan, <gih> Di cara ini, eh, saya pikir juga enggak selesai kali, karena <gih> agak rumit juga, agak rumit, iya iya bu, iya Insya Allah nanti saya agendain. Cukup ya, ini aja yang saya sampaikan sekali lagi saya minta maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah biar nikah. Shalallahu alaihi lantah. SubhanAllah. Waktu mulai. SubhanAllah aladzim. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.